huani dan awat sekalian rahimani wa rahimakumullah menjadi salah satu kenikmatan besar yang Allah anugerahkan kepada mukminin kenikmatan yang wajib untuk disyukuri dan dijaga Serta diyakini Dinisbatkan kenikmatan itu Kepada yang memberinya Yaitu Allah Jalla biula Adalah kenikmatan yang Allah sebutkan Dalam Quranul Karim Wa Wa'allafa bainakulu <Suluhu> bihim Lau'anfattama fil ardi jami'an Ma alafta baina qulubihim wala kinallahu alafai innahu azizun hakim Dan Allah yang mentaklif ulfa menyatukan kasih sayang kedekatan di antara kalbu mereka kaum mukminin kalau saja engkau belanjakan Seluruh yang ada di buka bumi Tidak akan bisa kamu menyatukan hati mereka Tetapi Allah yang menyatukan mereka Sungguh Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana Ketika Abu Lubabah Mengatakan bahawa perkara Ulfatul puluh Ta'aluhul puluh Satunya Hati kaum muslimin Ada kedekatan, ada cinta, kasih sayang satu dengan yang lain Kata beliau itu perkara mudah Dan perkara gampang perkara biidhan Kata Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah Allah sebutkan dalam ayat lawa anfa ta ma fil ardi jamian ma alaf ta baina walakin Allah alaf baina hum kalau saja kamu menginfakkan seluruh yang ada di bumi ini. Tidak akan bisa kamu menyatukan kalbu mereka. Seandainya dianggarkan khusus seluruh yang ada di muka bumi. Berapa jumlahnya. Agar hati yang ini. Lunak dengan hati yang ini. Saling menyayangi. Saling mencintai. Tidak akan bisa. Tapi Allah. Yang menyatukannya Kata Imam Mujahid Apa kamu anggap itu perkara gampang Kamu kira itu perkara Sepele Ringan Yang Allah sendiri katakan Seluruh muka bumi ini pun jika dibelanjakan Tidak akan bisa menyatukan mereka Kata Abu Lubabah Farah itu anahu Afqah minni dari situ aku memahami bahwa memang mujahid lebih faqih dari aku, bahwa ini anugerah, bahwa ini karunia yang Allah berikan kenikmatan besar disatukannya hati. Mu'min satu dengan yang lain Di dalam Riwayat Ibn Hibban Tadi hadith Abu Muslim Aku Bertanya kepada Mu'ad menyampaikan kepada Mu'ad Wallahi inni lauhibbuk Ligayri dunia arju an usibaha minku Wala qarabah baini wa bainan Demi Allah Aku Mencintai mu muwahimu'an Bukan karena dunia Yang aku ingin dapati darimu Tidak ada keuntungan duniawi Dan juga diantara kita Tidak ada kerabat Gak ada nasab, gak ada keluarga. Yang mencintai karena Allah, karena muat orang soleh, seorang alim, seorang sahabat yang mulia, karena ketaatannya, karena istiqomahnya, karena sunnahnya. Aku mencintainya. Kata muat kepada Abu Muslim, la saya betul-betul bukan. Tidak ada tendensi apa-apa, tidak -apa. ada tujuan apa-apa. Kultu, Wallahi demi Allah, tidak ada lain kecuali itu, karena Allah. Lillah. Kalafajdhab ibwadi, tuma kalafabsir inkuntasal diqarn. Maka muat memegang. Ikatan sarung Yang di bagian tengah Dan beliau tarik Beliau dekatkan aku pada diri beliau Dan beliau katakan Berita gembira bagimu Fa'in nizamitu Rasulullah SAW Ya'kul Karena aku mendengar Rasulullah bersabda Al-Muta'ab Buna'fillah Fid-dinil arshi Yawmala dilla illa dillu Orang yang saling mencintai karena Allah, mereka itu dalam naungan Arsh di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah. Yarbituhum bimakanihi min Nabiun wasyuhada. Posisi mereka itu. Membuat ghibtah Membuat iri Iri dalam artian positif Ghibtah ingin mendapatkan itu Tanpa mengharap Kenikmatan itu dicabut dari orangnya Itu membuat iri Para nabi Dan para syahid Para syuhadah di lapan lain Rasul katakan: Adalah nabiir minur, mereka Allah letakkan di tempat tinggi dari cahaya, yang karenanya para nabi dan para syuhada iri melihatnya. Kalawalak itu Ubada ibnu Samit, kata Abu Muslim, maka aku kemudian bertemu dengan Ubada ibnu Samit. Fahadz tuhubi hadis aku sampaikan ke beliau hadis yang disampaikan mu'ad. Fakalah semaitu Rasulullah yang an Rabbihi wa taala, maka Ubadah pun membenarkan, menguatkan, bahkan beliau katakan, aku juga mendengar Rasulullah berkata bahawa Allah berfirman dalam hadis Qudsi. Hakat mahabbati alal mutahabbin fiya orang yang saling mencintai karena aku berhak mendapatkan cintaku. Wahabat mahabbati alal mutanasihin fiya orang yang saling menasehati. Ingin kebaikan untuk saudaranya berhak pula mendapatkan cintaku untuk mereka wa habbat mahabbati lil orang yang saling memberi, saling membantu saudaranya karena Allah berhak mendapatkan cintaku kepada mereka hum 'ala manabira minnu mereka di atas tempat tinggi dari cahaya Allah berikan kepada mereka yadhbituhunnabiyyun washuhada wa siddiqun yang posisi mereka itu membuat diri para nabi, para syuhada dan para siddiq hadis disahihkan oleh al-Albani rahimahullah dalam sahih targhib tarhib. Ini pun menjelaskan kepada kita tentang betapa besar keutamaan dan fadilah Al-Ukhuwafillah Al-Mahabbafillah Cinta dan kasih sayang karena Allah Persaudaraan karena Allah Muslim yang satu Dengan Muslim yang lain Muslimah yang satu Dengan Muslimah yang lainnya Demikian Besarnya keutamaan itu dalam Quran dan Sunnah Dan itu pula yang difahami oleh Salafus Salat Rahimahullah dari para sahabat dan a'imah tabi'in Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu anh di riwayat kana al-Ibn Abi Dunya ahadukum wuddan min akhihi falyatamazzak bi fa qallama yusibu jika kamu mendapati cinta dari saudaramu saudaramu mencintai kamu karena Allah Karena istiqomahmu, karena akidamu, karena manhajmu Maka pegani itu, jaga Dipelihara kecintaan itu Karena jarang orang yang mendapatkan semacam itu Enggak semua orang mendapatkan kenikmatan besar semacam itu disatukannya hati dia dengan hati mukmin yang lain dilunakkan bersaudara saling cinta pegangi dan pelihara kata Allah qallama yusibu dhalik enggak mudah untuk kamu dapati kenikmatan itu Umar juga pernah mengatakan, Alaihikum bi khwani sidq, hendaknya kamu menjaga dan mempertahankan saudara-saudaramu yang jujur kepadamu, menginginkan kebaikan untukmu, bernasehat. Kamu salah, dia katakan kamu salah. Kamu dibenarkan, dinasehati, kamu benar, kamu didukung, dibela. Fatinna umzina tun fil roha wa ismatun fil bala. Mereka itu hiasan bagimu di kamu longgar. Di kalah kamu tenang, keadaan aman, keadaan ini temanmu, perhiasan bagimu. Di kalabala, di kalah kamu sempit, di kalah kamu susah, di kalah kamu menghadapi cobaan dan problem mereka banyak membantu dirimu banyak meringankan beban dan beratnya musibah yang menimpa dirimu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga pernah mengatakan, "Alaikum bil ikhwan." Hendaknya kalian jaga persaudaraan itu karena Allah ikhwan saudara-saudaramu yang kamu cintai dan mencintai kamu karena Allah jaga kata Ali fa innahum 'iddatun fid dunya karena mereka itu bekalmu di dunia membantu kamu meringankan kamu juga bekalmu di akhirat kelak meringankan apa yang akan kamu hadapi di يوم القيامه ala tasma' ila qauli perhatikan kata Ali penyesalan Orang-orang di neraka Yang dalam azab Apa yang mereka harapkan Apa yang mereka sesali Sehingga mereka ulu-uluhkan dan mereka sangat harap untuk dapati Tapi tidak akan mungkin untuk mereka dapati Allah kisahkan itu di surat Suhara Ya ceratus dan berikutnya Pamalanamin syafi'i. Mereka ucapkan, neraka Kita tidak punya orang-orang yang membantu kita, memberi syafaat untuk kita, agar diringankan adab kita ini. Wallah sodiqin hamim. Kita tidak punya teman yang hangat teman dekat yang membela dan meringankan untuk kita nggak ada la syafi'iin wala sa'di'in hamim disesali karena itu tidak mereka dapati makanya ali an ketika menasihati anaknya Hasan R.A an, Ya Bunaya Al-Gharib Man Laisa Lahu Habib Wahai anakku orang yang asing Itu yang tidak punya Habib Tidak punya orang yang mencintai dia Tidak punya orang yang dia cintai tidak punya orang yang dekat dengannya Dan dia dekat kepadanya Karena Allah Layaknya orang asing Kalau dia tinggal di luar negeri misalnya Miskin Orang gak kenal dia Dia gak kenal mereka Ada jarak dan ada kerenggangan, Orang gak peduli dengan dia Gak ngurus dia Gak kenal Dia pun gak kenal mereka Sehingga dia seperti Liar Asing Gak tenang hidupnya Lain dengan di kampungnya Misalnya ini tetangga Ini teman, kenal, saling menyapa Senyum Lapang dadanya Tetapi Hakikat orang asing bukan itu Kata Ali Itu maaf Bentuk keasingan Tapi lebih dari itu Seperti yang Ali katakan Man laisa habib Orang yang tidak punya Habib Tidak ada yang mencintai dia Karena Allah Tidak ada yang bisa dekat dengannya Tidak ada yang tahan Untuk bergaul Bermuamalah dengannya Gerib Orang yang asing Jadi liar Anak beliau Atau anak Umar ibn Khattab Abdullah bin Umar Rabiul Taala An juga pernah menyebutkan, Wallahu lausun tun Nahar, lauf tiro, wakum tullail la anamu. Demi Allah jika aku tiap seandainya tiap hari puasa, tiap siang puasa, malamnya tiap malam tiap mulai tidak pernah tidur. Seandainya Paginya setiap hari untuk puasa Malamnya setiap hari untuk kiamul la'i Ibadah yang begitu banyak Wa anfaktumali ghalqan ghalqan kisabilillah Seandainya Hartaku semua aku infakan di jalan Allah Habis punya harta Misalnya 5 juta diinfakan semua, Bismillah. Ya Allah dapat riski lagi, ada ya. riski 10 juta dia infakan Bismillah. Esok punya harta terus. Amud ya Allah amud, boleh sahijah call dihubungi ahli taatillah. Tapi ketika hari aku mati dalam keadaan dalam kol buku tidak ada rasa cinta. Persaudaraan kepada orang-orang yang taat kepada Allah. Wabudun bi ahli ma'asyatillah. Tidak ada rasa benci kepada orang yang maksiat kepada Allah. Ma'na fa'anidhalika syaihah. Semua tadi tidak ada manfaatnya bagiku. Puasa, sholat malam. Sedekah, infak, bisabillah. Semuanya tidak ada manfaat. Kalau... Kemudian tidak ada di dalam hatinya rasa cinta kepada ahlu to'a Tidak ada rasa benci kepada orang-orang yang maksiat Kepada Allah SWT Maka Al-Ikwan Latzatul Hayat Lezatnya kehidupan Di situ Kamu akan Merasakan Kenikmatan hidup lezatnya hidup kata Imam Muhammad bin al-Munkadir rahimahullah ketika ditanya ma bahagia min ladzatik apa sih yang tersisa bagimu dari kelezatan hidup ini kenikmatan hidup ini qala kata Muhammad bin al-Munkadir iltiqa'ul aqwa Ketika aku bertemu Dengan saudara-saudaraku Karena Allah Saudara karena Allah Seperti tadi Abu Muslim Gak ada hubungan Bisnis Bukan hubungan pekerjaan Wala juga bukan hubungan nasab keluarga Bertemu mereka orang-orang yang taat, istiqamah Wa'idhal surur aleihim dan memasukkan kegembiraan kepada mereka yang membuat mereka senang. Maka itu a'immah sebutkan sebagai Ladlatul Hayat, nikmatnya hidup, lezatnya kehidupan, tanpa mereka hambar kehidupan ini. Bahkan itu lebih dari keluarga yang dengan nasab, dengan darah kamu dihubungkan dengan mereka. Kata Imam Hassan al-Basri rahimahullah Ikhwanuna ahabu ilayna min ahlina Ikhwanuna yudhakirunana bil akhirat Wa ahluna yudhakirunana bidunia Ikhwan Bagi kami Lebih baik, lebih aku cintai ketimbang keluargaku sendiri. Kenapa? Jelas. Kalau ikhwan, saudara-saudaraku, teman-temanku mengingatkan aku terhadap akhirat. Kamu kalau ketemu ikhwanak, ikhwan anak, ikhwan yang kamu dibicarakan dakwah anu hari ini tanggal sekian nanti ada daurahnya Ustaz Kulan di sini di masjid ini temanya ini. Datang ya. Kita bareng ke sana maksudnya. Kita tahu sekian ada daurahnya Mas Syarif. Kita apa, apa yang kita bahas sore nanti. Oh kita ngaji kitab aqidah. Oh nanti arbain nawawi, besok dia ya Abu Sholihi. Sampai hadis mana kita? Babnya sampai mana? Tafsir ayat mana? Antum merekam ceramah kemarin bagus kan? Ya, penjelasan tafsirnya ustadz ini mengingatkan kamu tentang akhirah ilmu, ilmu din, ilmu syari. Itu yang kamu bicarakan dengan ikhwan. Kamu salah, dinasehati, kamu diingatkan takilah akhi, rokok rokit jangan begini, jauhi orang itu akhirah. Tidak demikian dengan keluargamu, adik kandungmu, kakak kandungmu, pamanmu, orang tuamu. Kehumnan mereka hanya bicara dunia dengan kamu. <tuh> kamu kalau bicara dengan mereka bicara apa sih? Ya dunia. Gimana pekerjaanmu? Gimana bisnisnya? Lancar? Berapa keuntungannya sehari? Kerja apa kamu sekarang? Seputar urusan dunia Kalau sama mereka Tidak ada bicara Agama Bicara dakwah, Bicara ilmu Satu dari seribu dari keluarga kita Tapi dengan nekwanak Yang dibicarakan denganmu adalah akhirat Makanya kata Imam Hasan al-Basri Lebih aku cintai Ukhuwah itu daripada keluargaku sendiri. Demikian aimmah dan para ulama asal menyadari besarnya kedudukan ukhuwah, begitu agungnya kenikmatan mahabbahillah cinta karena Allah dan itu seperti kata Imam Sufyan atau rahimahullah maul aish liqaul ikhwan maul aish dengan ikhwan itu airnya kehidupan layaknya air Gimana kita enggak ada air mau billah walahan kehausan Minum sulit gak bisa Mandi Gerak kita Wisi gak tenang badan ini karena gak mandi Belum lagi gak bisa Nyuci-nyuci, belum lagi bersih-bersih Dan lain-lainnya Air sumber kehidupan Belum lagi ternak akan pada mati Kekeringan, kehausan Dehidrasi Tanaman juga pada mati Gak diziram Dan Sumber kehidupan air Tetapi lebih dari itu Kata Sufyan Abdauri Liqa'ul Ikhwan Kamu bertemu dengan saudaramu Ikhwan Abdaillah Saudaramu karena Allah Yang selalu mengingatkan kamu terhadap kebaikan agamamu. Hanya saja ikhwani dan akhwat sekalian rahimakumullah jarang orang yang memahami dan mau menjaga kenikmatan yang Allah berikan ini dia sia-siakan dia telantarkan padahal Umar wasiatkan tadi baliyatam asabihi makallah ma yusi budalik hendaknya dia jaga dia pertahankan karena nggak nggak nggak gampang untuk orang mendapati itu, Dan itu kenikmatan yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Makanya kata Imam Khalid bin Saufwan, Rahmatullahi alaih, Inna ajzaan nas man qassarati talabil akuan. Orang paling lemah. Orang paling rugi Adalah yang gak mau Untuk mencari Ikhwan Nyari teman Kosor Dia tidak Mengerahkan Usaha dan Kemampuannya Untuk mau dekat Dan bisa Didekati oleh ikhwannya Cenderung menutup diri Menjauh Sibuk dengan dunianya sendiri Dia menyanyiakan Tidak berusaha Untuk dia dapati Kelezatan hidup ini Airnya kehidupan Dia orang yang lemah Dia orang yang rugi Sangat tetapi kata Khalid bin Saufwan, waajazuminhu mantaya mantovirabihi minhum. Lebih lemah lagi, lebih merugi lagi orang yang sudah pernah mendapati, tapi kemudian dia lepas, dia sia-siakan, tidak dia jaga. Sudah pernah mendapati Sudah merasakan lezatnya kehidupan ini Sudah dia mendapati air kehidupan ini Ada kedekatan, ada cinta, ada kasih sayang Ada persaudaraan, fitlah Antara dia dengan saudara-saudaranya Ada kedekatan ada keakrapan Ada kemesraan Masya Allah saling cinta karena Allah Tapi itu dia sia-siakan Karena dia tidak menjaga Adab-adabnya Karena dia tidak menunaikan Hak-haknya Dalam persaudaraan Kuhuafillah Maka terjadi kerenggangan Antara dia dengan mereka Terjadi gesekan Perseteruan Akhirnya ada jarak Akhirnya jauh Sudah pernah dia dapati Kemudian dia lepas Dia sia-siakan Tidak dia sayang-sayang Tidak dia jaga dengan baik Orang yang lebih merugi lagi Dari yang pertama tadi Lebih lemah lagi orangnya Artinya dari sini Mengingatkan kita Bahwasannya Al-Ukhuwah Persaudaraan karena Allah itu Laha adabuha Laha huhuhuha Ada adabnya Ada hak-haknya Yang harus dimengerti dan dijaga Agar tidak kamu sia-siakan Agar tidak kamu lepas yang Allah telah berikan padamu Dengan itu kamu menjadi orang yang paling lemah dan paling merugi Ikhwati billah Rahimani wa rahimakumullah Di dalam Perkara Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan kepada murnimin Tentang besarnya kenikmatan ini Wadzkurun niat Allahi'alaykum idkuntum agda'an faallafain kulu bikum faasbahtum asbahtum biniyatih ikhwanah ingatlah kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kalian dulunya kalian bermusuhan benci dan perang Lalu Allah satukan kolbu kalian Dengan kenikmatan Allah kalian menjadi bersaudara Saling cinta, saling kasih sayang Kenikmatan Yang Allah SWT anugerahkan kepada yang Allah kehendaki Bahkan Rasulullah jadikan itu tanda terkuat Dari iman kepada Allah Awfaku hural iman Al-mu'ala filah wal-mu'ada filah wal-hubdu filah wal-buhdu filah Tali-tali iman yang terkuat adalah wala karena Allah, remusuan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Khusyul jadikan itu sebagai tali yang sangat kuat dari tali-tali keimanan. Kamu cintai ya orang. Dan kamu benci Semuanya karena Allah Yang ta'ah Yang soleh Kamu cintai Yang mahasiat Yang fajir Kamu benci dan kamu jauhi dia karena Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu Termasuk dari hidayatul quran Lillatihia akwam Petunjuk quran kepada yang lebih lurus Lebih baik Innahadhal quran yahdi lillatihia akwam Quran ini memberi petunjuk Kepada yang lebih lurus lebih baik Termasuk Dari bentuk hidayah Quran Kepada yang lebih lurus Lebih baik Bahwa persaudaraan Karena Allah Karena iman Lebih kuat Dari persaudaraan Karena nasab Darah Terbukti Jika Jika Seorang muslim meninggal Dan dia meninggalkan Saudara-saudaranya, kakak, adik Yang mereka semua kufar misalnya Maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan Sedikitpun dari harta warisnya Si muslim yang meninggal ini. Padahal satu rahim Saudara sekandung dengan mereka. Kemana hartanya ini ke baitul mal? Kembalinya kepada muslimin yang saudara baginya seiman setakwa. Maka persaudaraan iman jauh lebih kuat dari persaudaraan nasab. Itu hidayah Quran kepada yang lebih lurus kepada yang lebih baik hanya saja tentunya ini menuntut untuk adanya adab-adab dan hak yang dijaga oleh masing-masing agar kemudian tidak terabaikan dan tidak disia-siakan kenikmatan ini yang Allah Subhanahuwataala telah berikan kepada muslimin. Hak-hak tersebut di dalam Quran. Maupun di dalam sunnah Diajarkan kepada kita Dengan rahmat Allah Agar si mukmin Bisa menjaga persaudaraan itu Tetap Diberikan kepadanya Dan tidak tercabut Dari dirinya yang pertama hak persaudaraan itu adalah ikhlas lillah la li ghairi mengikhlaskan niatnya untuk Allah semata Bahwa persaudaraannya Bukan karena tendensi-tendensi tertentu Tidak ada Bukan karena Keuntungan-keuntungan pribadi dan duniawi Yang dia peroleh Dari saudara-saudaranya Berarti ikhwannya Karena ini adalah ubudiya Peribadatan kepada Allah Karena Allah mencintai Orang yang saling mencintai karena dirinya Allah beri pahala mereka besar keutamaannya dan layaknya hubudiah hubudiah yang lain, ini pun dituntut orang untuk ikhlas hanya karena Allah dan mengharap pahala dan janji yang ada di sisinya. Makanya di dalam hadis Rasulullah katakan Salatun man kunna fihi wajadabihinna halawatal iman Tiga perkara Jika Ada padanya dia akan merasakan lezatnya iman Salah satunya Wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah dia cintai orang Tidaklah dia cintai Orang itu Melainkan karena Allah semata Tidak ada maksud lain Dengan itu Terasa bagimu Lezatnya iman Manisnya iman Neemah Jadi lapang Dadamu Tenteram dan tenang Tumanina Ketika kamu mencintai seseorang Hanya karena ketaatannya Karena kamu tahu istiqomahnya Karena kamu tahu kesolehannya Karena Allah semata Dan jika persaudaraan itu karena Allah maka mudah untuk dipertemukan kata Imam Ibnu Hibban rahimahullah jika persaudaraan itu karena Allah gampang untuk dipertemukan orangnya Bahkan enggak perlu rekayasa, enggak perlu rapat dulu, enggak perlu koordinasi, enggak perlu ini. Karena dia tahu ini orang, Masya Allah, di atas manhat yang baik, akidah yang baik. Kamu cintai, Ya Allah. Ada kedekatan, langsung. Ada keakraban hati kamu dengan dia. Dan itu kata Ibn Hibban akan sulit untuk dipisahkan. Mungkin akan ada mujridin godaan di sana di sini untuk merenggangkan di antara mereka terjaga. Gak semudah itu dia bisa diprovokasi, bisa dipermainkan untuk memusuhi. Ikhwannya Yang ia cintai Karena Allah Kalau memang ikhlas Yang menjadi dasarnya Tapi kata Ibn Hibban Jika dasarnya adalah dunia Pertemanan karena dunia Dan keuntungan Sulit Untuk dipertemukan Sulit untuk didekatkan Masing-masing punya ambisi, masing-masing punya tujuan, punya misi. Takut didahului oleh yang lain, takut ini, takut itu, sulit. Karena masing-masing ada kepentingan. Itupun jika seandainya bisa dipertemukan, gampang sekali putusnya. Mudah sekali untuk di Hancurkan Dengan sedikit Kedustaan Hanya karena gesekan Sedikit saja Hanya karena Su'uttafahum Hanya karena Jeleknya Pemahaman dia Gampang Disulut Kebencian diantara keduanya, itu kalau bukan karena Allah Melihat yang ini punya ambisi, keuntungan dunia kok dia gak dapat Melihat yang ini begini kok dia begini Gampang ya, Tapi yang karena Allah justru sebaliknya mudah Didekatkan dan sulit Untuk dipisahkan Kecuali ketika dia tahu Saudaranya itu Telah menyimpang Dari Al-Haq Sudah tidak bisa dinasehati dibenahi Tidak lagi mendengar Nasihat para ulama Masyaih Baru dia tinggalkan Keikhlasan Dalam Menjaga Hubungan dan persaudaraan dia Dengan yang lain Makanya Dunia dan matamik ambisi dan keinginan duniawi merusak hubungan yang pernah ada Di dalam hadis Rasulullah sallallahu Izhad di dunia yuhibbakallah Zuhudlah kamu di dunia pasti Allah cinta kamu. Wazhat fi mafi aidi nas yuhidbakan Dan zuhudlah kamu dengan yang di tangan orang. Ini saya orang penjat pada mu. Artinya tidak berambisi untuk mendapati apa yang dimiliki oleh orang teman, sehingga kamu menjadi beban bagi mereka karena ketamahan dan kerakusan yang ada pada dirimu terhadap kekayaan dan harta benda yang mereka punya. Orang gak akan senang. Zuhudlah terhadap apa yang di tangan orang, namanya zuhud. Kamu tidak membutuhkan, kamu tidak menampakkan keperluanmu. Zuhud, selayaknya orang yang zuhud, zuhud di dunianya. Dengan itu orang akan cinta. Kepadamu karena kamu tidak menjadi beban bagi mereka, tidak menyulitkan bagi mereka orang yang mudah, enak dan gampang dalam muamalah. Yang kedua dari Hak persaudaraan Adalah hendaknya masing-masing orang Memberi kepedulian Muasa Muasa itu Kepedulian Memberikan perhatian Bantuan tidak harus dengan harta Dengan tenagamu Dengan fikiranmu Mungkin dengan harta jika kamu punya Intinya kamu peduli dan Perhatian kepadanya Yang namanya Uhuwa Karena ada perbedaan tobakot yang satu dengan yang lain. Yang ini pintar, punya ilmu yang ini gak punya maka dia sampaikan, dia ajarkan ilmunya ke mereka. Yang ini kaya, membantu yang miskin yang gak mampu, sakit, operasi atau yang lain bahkan yang ini kuat membantu yang lemah saling membantu dan memberi kepedulian kepada saudara-saudaranya terlebih ketika ada persaudaraan khusus antara kamu dengan saudaramu. Artinya ada kedekatan lebih. Orang kadang punya teman yang lebih dekat kepada dia ketimbang kepada yang lain. Pun yang lain dia baik, dia baik tetapi kepada fulan ini lebih sehingga dia tahu banyak dan mengerti kondisi atau apa yang dialami temannya artinya di sini lebih dituntut untuk orang itu perhatian dia sakit dia apa misalnya butuh ini sedang kalut sedang susah atau yang semisal itu makanya Allah memuji Ansor karena isarnya kepada saudara-saudara mereka muhajirin, mereka lebih memprioritaskan Saudara mereka dari muhajirin, padahal mereka sendiri sangat butuh dengan yang mereka berikan. Tapi karena kepeduliannya kepada ehwannya, dia berikan kepada mereka sementara dia sendiri sangat butuh dengan harta itu atau yang lainnya di sini dituntut seorang muslim ya tafaqat Ahwal sahibe, Ya tafakat itu Apa ya Untuk kamu tahu Kalau kamu peduli kamu tahu misalnya Hari ini kau tidak ngelihat pulang Mana pulang ini Kamu ya tafakat tanya Ada yang tahu pulang tidak Paling kalau itu dua hari, tiga hari misalnya kok nggak kelihatan pulang ini kemana? Kamu tanya-tanya, kamu ini baru kamu tahu karena anaknya masuk rumah sakit misalnya, karena orang tuanya begini, karena istrinya begini. Jadi kamu tahu apa bantuan yang bisa kamu berikan untuknya. Tak itu. Bukti nyata dari kepedulian kamu yang sangat kepada saudaramu, baik itu bantuan, harta, tenaga ataupun pendapat yang kamu bisa berikan, coba kamu bawa ke sini, misalnya itu kalau penyakit sakit apa ini? uh oh, saya tahu di daerah sini di Slepi misalnya ada dokter ahli dia, Bagus Muslim dan khoyir murah, masya Allah, anda bawa ke sana, Agus dia masya Allah gini gini gini, ngasih pengarahan, uh oh, jangan di sana, Itu mahal itu, dikenal itu. Suka nyembelih pasiennya artinya dengan biaya besar gini gini gini enggak bagus dia orang banyak cocok ke dia walhasil kamu peduli masuk ke problem atau masalah yang mereka alami dan kamu bantu menunjukkan dengan ini kepedulian Bahkan lebih dari itu para ulama sebutkan Untuk orang itu Tidak menunggu untuk diminta Dan itu namanya aljud Sebelum diminta pun dia memberi Dia tahu saudaranya butuh Dia paham Saudaranya memerlukan ini bantuan dan nggak semua orang kan beda-beda nggak -beda. semua orang bisa menyampaikan hajatnya padahal dia butuh sekali berat untuk misalnya datang ke kamu afwan anak butuh uang main mobilik diutangi dulu untuk bilang begitu aja berat lisannya orang macam-macam malu segan salah tingkah dan lain sebagainya. Kamu yang dituntut proaktif. Kalau kamu tak takut tadi, kamu paham apa yang terjadi, kemana anaknya, kenapa keluarganya. Maka kamu tawarkan tanpa dia meminta. Untung-untung kalau kamu beri, paling tidaknya kamu membantu dia ini ada sedikit. Rizki anak hutan hmm. Anak kasih waktu lunak kapan antum ada Rizki yang tumbayar modal dipakai guna untuk butuh untuk ini yang semacam itu seperti di sahih muslim Para Sahabat Rasulullah SAW diperintah oleh Rasulullah SAW masing-masing memberi kepada yang lain dalam peperangan yang ini punya panah misalnya melihat yang ini oh ini nggak punya panah total dipakai panah-panah kamu pakai panah anak. Pake, ada dua misalnya yang ini punya kuda misalnya. Ah, ada kuda, antum pakai. Yang ini baju perangnya yang ini. Wallah demi Sampai kata Prowi, hatta lam yakun ahaduna yarana lahu fadlun ala akhi. Sampai-sampai masing-masing dari para sahabat itu merasa tidak punya keutamaan atas saudaranya. Enggak ada yang merasa punya Budi lebih kepada yang lain dan tidak ada yang merasa hutang budi. Karena saling memberi, saling membantu. Apa yang bisa dia berikan, dia berikan. Yang mendapat pun tidak kemudian mendapat diam. Apa yang dia punya, apa yang dia bisa berikan, dia berikan. Tenaganya atau apanya sehingga masing-masing merasa tidak ada hutang budi kepada yang lain. Saling peduli. Saling memberikan kepada saudaranya itu merupakan bantuan besar, kepedulian di Ibnu Majah <coughs> Sunan Rasulullah sebutkan man korak roda akhuh marrotain fawakas sadal katihaleh yang menghutani Saudaranya sampai dua kali itu seperti orang bersedekah padanya. Dua kali kamu ngasih utang. Kali ini karena dia butuh apa, misalnya satu juta. Nanti sudah dibayar mungkin kapan gitu. Dia butuh lagi bantuan untuk ini perluan dia. Kamu kasih lagi utang. Itu Rasul katakan seperti kamu bersedekah, padahal kamu nggak sedekah. Ung dibayar kok balik uangmu namanya hutang Tapi karena kamu peduli, karena kamu membantu walaupun dalam bentuk hutang, itu sama seperti orang sedekah seakan-akan. Kepada seakan-akan kamu seperti orang yang bersedekah kepadanya. Besarnya arti kepedulian seorang saudara kepada saudaranya. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, Mataluul Mu'minin fi ta'wadhihim, wa taraqumihim, wa ta'atuhim ke matalijasa dilwahid. Al hadis. Permisalan mu'min. Di antara mereka dalam solidaritasnya, cinta kasih sayangnya, perhatiannya, seperti jasad yang satu. Yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakitnya. Wal mu'min lil mu'min kalbunyan ya syudhu ba'duhum ba'da. Masul juga sebutkan mu'min. Yang satu dengan yang lain itu seperti bangunan Saling mengikat, saling menguatkan Begitu seharusnya seorang mukmin kepada saudaranya Peduli dan perhatian Dan itu timbul dari kolbunya Ketika merasa dia punya tanggung jawab ketika dia benar-benar mencintai saudaranya ini karena Allah akan terdorong untuk memberikan kepedulian dan perhatiannya kepada mereka. Wa man yuqashuhanafsihi, wa ulaika humul mufleehun dan orang yang dijaga diselamatkan dari pelitnya. Menahan hartanya Atau yang dia miliki Dia dijauhkan dari itu Sungguh itu orang-orang yang muflihun, Orang-orang yang bahagia Mendapat kebaikannya Dan diselamatkan dari segala macam Kejelekan Dan macam-macamnya Banyak bentuknya Bisa jadi itu dengan Tadi Waktu yang dia luangkan Mohon Allah temanmu ini Butuh hajat apa gitu, Kamu yang tahu Kamu yang mengerti Ayo GUM Anak antar Anak butuh ini Anak tunjukkan tempatnya Anak bantu, anak tawarkan, anak hubungkan Ini itu di dalam hadis Rasulullah sebutkan man qama ma'a akhihi fi hajati hatta yaqdiya 'alaihi karena ahabba ilaihi min al-i'tikaf di masjid orang yang membantu menunaikan hajat saudaranya sampai selesai sampai didapati itu hajat itu lebih dicintai ketimbang dia itikaf di masjid ini masjid rasul saw. karena kalau kamu itikaf kamu yang dapat pahala kamu saja dan pahala yang sifatnya aktif ke orang Tentu lebih besar ketimbang yang itu pasif hanya kamu yang dapati Ini kamu membantu Dengan bantuan kamu, saudaramu terlaksana Hajatnya yang dia inginkan Ini bentuk contoh bagaimana kepedulian Ketika dia berikan kepada saudaranya, memangkan fi hajat di akhirkan Allah fi hajatnya. Hadis marfu. Rasul katakan, yang dia dalam hajat saudaranya, maka Allah pun dalam hajatnya. Sebagaimana dia bantu, Allah pun pasti membantu hajat-hajat dia. Allahu fi aunil abdi maka nul abdu fi auni akhir selama hamba itu membantu saudaranya, Allah pasti akan membantu dia. Balasan sesuai dengan yang dia lakukan. Al-jaza min jinsil amal besar keutamanya. Tanpa hal-hal yang merupakan hat dan adab semacam ini, nggak akan bisa. Dijaga uhuwa, uhuwa tanpa adanya muasa, hmm. tanpa adanya kepedulian antara yang satu dengan yang lain tersia-siakan. Bahkan Hasan Al Basri, wassalam, suatu ketika Disebutkan beliau sedang berjalan Dengan temannya sapali. Berhasil putus tali Sandal Trompanya ini Temannya beliau Sehingga beliau Telanjang kaki Telanjang dari alas kaki Tidak pakai trompak Maka hasil berhenti dan melepas sandalnya. Ditanya kenapa anda melepas sandal anda? Kalau aku kan karena putus tadi memang nggak bisa dipakai sudah. Kita tahu terompa orang dulu ikat-ikat pakai tali putus. Nah ini kan masih utuh mila ya, anda masih bagus. Kenapa anda lepas? Kata beliau anak Uasika. Aku mau Bermuasa Bersolidaritas Kepada kamu telanjang Tidak pakai alas kaki Ataupun telanjang Tidak pakai alas kaki Sehingga kita sama Bukan hanya kamu yang merasakan panasnya pasir. Kepedulian Balasan Kebaikan yang Diberikan Kepada saudaranya Demikian Para Salaf Rahimahumullah Bahkan eh, Tidak jarang Dari mereka Tanpa Diketahui oleh saudaranya karena seperti tadi orang macam-macam ada yang pemalu ada yang bisa don kalau tahu dia diberi dibantu oleh ulama malu sekali maka sebagian para ulama salah bahkan tanpa memberitahu pas malam hari di kalangan zaman dulu ketika mereka pada tidur semua dia merapat ke rumahnya rumah saudaranya dimasukkan ke rumahnya sembako misalnya sekarang tepung atau apa misalnya minyak samin atau madu lagi mereka dapati di dalam rumahnya tah itu dari siapa sehingga lebih terjaga ketimbang kalau misalnya dikasih itu kebaikan tapi seperti tadi orang macam-macam ada yang pemalu, ada yang merasa salah tingkah, Jadi gak enak Sementara mereka tetap ingin menjaga keakrapan dan hangatnya hubungan Di antara mereka salaf sangat peduli Dengan persaudaraan ini Sehingga mereka jaga Sedemikian rupa Adab Dan hak-haknya excuate fillah rahimani warahmahumullahu dengan demikian termasuk perusak persaudaraan bisa merenggangkan hubungan ukhuwah yang disebut sebagai burudul afifah dinginnya perasaan dinginnya kepedulian harit enggak enggak enggak kamu berikan perhatian dan kepedulian kepada temanmu misalnya tadi mungkin 3 hari mungkin satu dua tiga hari kamu nggak ngelihat, malah kamu tanya. Kalaupun kamu ditanya bulan mana biasanya sama kamu? Iya, nggak tahu, nggak muncul. Pandai biasa, nggak nggak peduli, nggak kepengen kemudian ingin tahu kenapa ada apa ini. Kewatir mungkin ada yang sakit keluarganya, anaknya mungkin apa? Dia dingin, kayak nggak peduli. Waham ya, nggak datang saja dia terus selesai, selesai sampai situ toh. Begitu kamu bersaudara dengan saudaramu begitu kamu berteman, walau kamu serius bertanya kemana, ada apa, bisa melunturkan hubungan baik antara yang satu dengan yang lain. Dan ini pun Dinginnya Kepedulan macam ini macam-macam Bentuk dan Agamnya Dari awal Kadang orang Kalau Ditemui misalnya Ketika berjumpa Dingin Padahal lama gak ketemu Misalnya saya temu temannya, ikhwahnya. eh kuahnya, sudah selesai. Coba bayangkan bedanya, yang satu seperti ini, yang satunya enggak hangat, masyaAllah. Begitu melihat temannya, ahna, masyaAllah, masyaAllah, bahagia sehat gimana kamu, semoga keluargamu sehat semua, kepedulian dia berikan, dia tunjukkan. Nah kan temannya terharu, tersanjung, masyaAllah ini berarti peduli kepada dia, sambutan yang hangat, sambutan yang ini, kapan datang, masyaAllah sama siapa, apa ini, selamat perjalanan bagaimana ini, ada nah, kepedulian dia berikan. Di sebagian tempat bahkan lebih dahsyat lagi. Kalau kamu ketemu dengan orang-orang semacam mereka, awal ketemu ini kamu. Oh ya, kapan datang? Nah, oh, tadi pagi. Oh, kapan pulang? Ini <Gül> seakan kamu nggak diharapkan di sini. Allah cepat pulang sudah apan dia datang berburu-buru. Untuk ini itu langsung dia nyakapan mau pulang. Burut dinginnya Atifa dinginnya kepedulian. perhatian yang dia berikan kepada saudaranya tidak mau tahu apa yang terjadi apa yang dialami oleh saudaranya ini semua tidak baik dalam persaudaraan dalam ukhuwah sebagian orang memang subhanallah begitu wataknya dingin nggak baik nggak nggak tergugah tidak terpacu Tidak terdorong Untuk dia itu Ingin Kebaikan Bagi saudaranya Yang seharusnya Dijam kepedulian-kepedulian tadi Muasa Aina minas minassalam Betapa jauhnya kita dibanding para ulama Salam Kepeduliannya Kepada saudaranya Perhatian besar Yang mereka berikan Untuk saudaranya Tanpa hal-hal yang Semacam ini Bagaimana bisa dipupuk Dan dipertahankan Gak akan bisa dijaga Itu kuat Kalau gak ada hak yang dia Tunaikan nggak ada adab yang dia jaga dengan baik mudah untuk rusak dan renggang maka intinya tadi almuasa untuk orang itu peduli dengan segala apa yang bisa kamu berikan hartamu, Mungkin tenagamu Mungkin pendapatmu Mungkin waktumu Karena kadang diminta Kamu harus meluangkan waktu Akhirnya dari pagi sampai siang Untuk kepentingan saudaramu Kamu gak dapat keuntungan apa-apa Cuman kamu membantu dia Bila Ingat fadilah yang Rasulullah sebutkan Tempat tinggi dari cahaya Membuat iri para nabi dan para siddiq Para syuhada Pastinya itu karena amalan besar Balasan yang sebesar itu Ada yang dikorbankan Entah itu waktu Entah itu tenaga Entah itu harta Demi mereka Yang ketiga Ini juga sangat penting Dari hak Hukum waqillah Adalah Hifdul a'rab Menjaga Kehormatan Dan nama baik Saudaramu Bahkan Teranggap tidak ada artinya Persaudaraan Kalau hak yang ini Tidak dijaga Tidak diberikan seperti tidak ada persaudaraan di dalam hadis di khutbah hajatul wada'ah Rasulullah Sallam mengucapkan Inna dimakum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Hadis, darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian di antara kalian haram, seperti haramnya negeri ini, hari ini, bulan ini. Ya Allah, aku telah sampaikan ke mereka. Ya Allah, saksikan ini. Disampaikan oleh Rasulullah SAW. Haramnya kehormatan Tidak boleh Dirusak Tidak boleh Dijamah Dengan berbagai Kemaksiatan-kemaksiatannya Tuduhan Fitnah Kedustaan Mengada-ngada riba, Namimah dan yang lain-lain semua itu demi penjagaan arom, kehormatan, kehormatan saudara kita. Terlebih dengan adanya pertemanan, lebih dekat kamu dengan Fulan, dengan Ulam, tentunya. Kamu tahu yang Banyak orang gak tahu Ya karena ada kedekatan Kamu sering bersama dia Kamu Tahu Oh ternyata Fulan wataknya begini Oh fulan ternyata Sifatnya seperti ini Fulan ternyata dalamnya Begini artinya Isi dia Begini begini Sifat-sifatnya, ya kamu tahu, nggak kamu sering bersama dia. Yang lain karena dari kejauhan dalam artian baik-baik, tapi nggak sering berdua ke sana kemari. Ya nggak tahu menau seperti apa hakikatnya orang ini. Makanya dituntut untuk dia jaga kehormatan saudaranya. Banyak para ulama salaf Sangat Mempentingkan perkara ini Terutama dalam safar Safar Orang itu ingin Membasis Inginnya santai Ya, karena safari itu sendiri adab seperti kalian tahu. Amin al-adab. Orang yang santai ya mungkin saja dia lakukan beberapa perkara yang mungkin itu nggak pantas dan tidak akan dia lakukan kalau seandainya dia di mungkin. Lebih menjaga kehormatannya, muruahnya, mungkin juga keluar kata-kata ucapan darinya yang kurang terhadap muruah dan kehormatannya. Nah, orang ingin santai, ingin bicara kesana kemari. Itu tabiatnya orang sapa. Ketika kamu tahu semua itu amanah. Tuh kehormatan saudaramu haram dan enggak boleh kamu buka aibnya. Terutama ketika ada perselisian, salah faham, cekcok, sudah kamu bongkar sebenarnya. Ulan itu, saya sendiri pernah safar sama dia. Saya pernah bersama dia, ternyata dia begini, dia begitu, dia lakukan ini, dia katakan begini. Ternyata dia jelek, ternyata dia begini. Kamu bukan tipe orang yang menjaga kehormatan saudaramu. Berarti kamu orang yang Menyanyiakan persaudaraan. Itu harus kamu jaga, amanah tentang kehormatan. Derom. Penjagaan kehormatan ini Banyak bentuk dan gambarannya Untuk menunaikan Penjagaan kehormatan Eh er, agar kamu teranggap saudara yang bisa dipercaya dan menjaga amanatnya, menjaga kehormatannya. Yang pertama, kamu diam tutup mulut dari segala aib dan kekurangan dia. Kamu diam Jangan kamu bicarakan ke siapapun Karena tadi itu amanat Gak boleh kamu sampaikan ke orang lain Itu harga diri dia Itu kewibawaan dan kehormatannya harus kamu jaga dia. Selain daripada itu, seorang Muslim Indaknya menutupi aib saudaranya itu sifat seorang mu'min kata Fudail ibnu Iyad, R.A. Al mu'min yastur wa yang sifat seorang mu'min itu menutupi dan menasehati. Artinya kalau itu memang berlebih Atau memang kesalahan yang jelek Di nasihat hati-hati pantas, haram Tidak boleh ini, ini, ini. Tapi dia tutupi Karena itu kesalahan pribadi dia Tidak ada orang lain tahu Dia tutup Itu sifat seorang mukmin. Wal-fajir Yafba'a Wahyu ajar. sifat seorang fajir membongkar aib saudaranya dan bisanya -hanya bisa mencela. Ulan itu begini begini. Dia berbuat begini, dia berkata begini. Memang ini. orang lain nggak tahu menahu. Bukan sifat seorang dia menutupi. Dia stur. Ini bentuk Menjaga kehormatan Tutup Jika kamu tahu Itu aib pada dirinya Tentunya mafhum Ketika itu memang membahasannya aib Aib pribadi Setiap orang ada aibnya Pada diri dia Bukan sesuatu yang dia sebarluaskan Bukan sesuatu yang dia dakwahkan Dan dia serukan Pada dirinya tadi karena kamu berdua safar misalnya atau di rumahnya atau apa, kamu tahu ada kejelekan dari dia. Jangan kamu bicara ke salah orang. Bahkan kalaupun ke orang paling dekat dengan kamu, istrimu, jangan bicara. Ada sebagian orang menganggap karena ini istrinya sudah mau tidur dijadikan bahan ngobrolan. Anu. anu um Tadi pagi itu saya Bersama Fulan Ternyata Fulan itu begini Begini, begini, begini, begini, begini. Masa? Iya Saya sendiri kaget eh? Ternyata dia begini, begini. Tapi jaga ya, Jangan kamu ceritakan ke siapa-siapa Di antara kita berdua saja Ya coba. Ini hamba Allah Miskinah, ba'ifah Perempuan bertemu sama um yang lainnya Bagi umat Saya diceritai suami saya Suami saya sendiri yang tahu Pulang katanya Begini, begini begini. Masa uyu oh, suami saya sendiri Bersama dia kok hmm. Tapi ini rahasia Lalu Jangan cerita ke sapa-sapa Cuma diantara kita berdua Terus demikian Sampai sakota beritanya Makanya dari awal tutup lisanmu Jika kamu menjaga Kehormatan saudaramu Nasehati karena itu kejelekan Tutup Yang kedua dari bentuk kamu jaga kehormatannya adalah kamu tidak dibenarkan tanya mendalam kepada dia layaknya kamu itu intelijen segala sesuatu. Tentang saudaramu, Rasulullah sebutkan minhajul Islam minmariterkuh malayani dari kebaikan Islam seseorang dia tinggalkan yang enggak ada gunanya bagi dia. Kalau saudaramu tu ingin melibatkan kamu. Tanpa kamu minta, tanpa kamu tanya, pastinya kamu akan diajak berunding. Pastinya kamu akan dikasih tahu bagaimana menurut antum ah, anak mau begini, mau begitu, ini kesana, kemari, bagaimana ini itu. Ah, Cara rinci jauh kamu akan diajak untuk share. Tapi kalau dia enggak mau ya sudah. Kamu pun jangan terlalu dalam bertanya. Mau kemana? Mana mau ke? mana misalnya mau ke Banten sana atau ke mana ke Depok, ngapain ke Depok? Nah, ini sudah bukan urusanmu. Ada apa di Depok? Honda ada. Kebetulan sama Fulan. Kenapa sama Fulan? Atau misalnya kemarinan lihat antum, koncengan sama Fulan ya di. Nah lihat di mana di selipi sana misalnya sama pulang iya <tuh>, pulang sama pulan kemarin. Kemana kalian berdua? Oh kita ke situ. Mana? Sudah dibilang ke situ masih dikejar juga. Kemana? Sebetulnya dari awal kalau dia mau nyebut kan ya, oh kita ke grogol misalnya, kita ke sini. Dia nggak nyebut, ya sudah. Kadang sebagian orang. Terus dikejar Kemana? Akhirnya kan ini mohrid Dalam posisi gak enak terpaksa Bunda kita kemarin ada urusan Ke roksi misalnya Ngapain ke roksi? Ada urusan apa? Beli ini untuk apa? Ya khis jahlan Apa urusanmu? Akhirnya bisa terungkap Sesuatu yang mungkin gak baik Bagi kehormatan dia Yang dari awal Semestinya kamu jaga Tutup sudah Jangan tanya terlalu jauh Gak baik Dan bukan kehormatan Aib Kamu ingin tahu Kamu tanya Kamu ini Sesuatu yang Kamu gak dilibatkan padanya Ini sudah khair insyaallah Insyaallah nggak perlu kamu layaknya intelijen tanya ke sana kemari siapa ini kenapa demikian bersama siapa ada apa kemana untuk tujuan apa eh, itu mereka mereka ada kemaslahatan yang mereka inginkan adapun kamu dengan saudara bukan demikian persaudaraan kalau dia ingin uh, mengambil Pendapatmu ingin kamu tahu, ya hendaknya kamu pun menutupi apa yang tidak perlu untuk kamu ketahui. La tu datuk visual, jangan kamu tanya terlalu jauh. Gak ada gunanya juga berbuat berbuat kamu. Apa manfaatnya? Oh dia ke sana. Oh sama fulan. Mau melakukan ini, mau itu Apa urusanmu Insya Allah Kamu amanah, kamu percaya dia Baik begini hmm. Yang ketiga Bentuk penjagaan Kehormatan pula Untuk kamu jaga rahasia dia Asrar Saksiya Ahasya pribadi Namanya orang mungkin Karena ada kedekatan Dia mau curhat sama kamu Dia care Sehingga menyampaikan sesuatu Yang Yang Dia tidak akan berani Sampaikan ke orang lain Kecuali betul-betul dia percaya Kamu yang dipercaya ah anak begini anak begitu tentang keluarganya mungkin berunding dia mungkin ambil pendapat dari kamu bagaimana seharusnya baiknya gitu. maka itu amanat, haram dan tidak boleh kamu sebarluaskan luaskan. ternyata cerita istrinya katanya begini begini begini anaknya begini begini begitu kamu ceritakan ke orang lain padahal dia amanat kepada kamu. Kalau bukan kamu dekat pada dia, dia juga nggak akan berani bercerita. Wal mustasyarumukdaman. Rasulallah sebutkan orang yang diajak musyawarah itu terpercaya, harus dijaga amanatnya. Kalau tidak kamu, berarti berkhianat terhadap amanat yang dipercayakan padamu. Jaga. Orang kan ada saja problemnya rahasia rumah tangganya atau apalah. Dia sampaikan padamu begini, begini. Jaga Rahasia itu Sebagian orang kadang Ada seorang ikhwan Mau nikah Kejadian ini Walhasil dia ngelamar Putri fulan ini Lamar Hampir jadi Mau diterima Walhasil Sambil menunggu dia tinggal di rumah seorang ikhwa Teman baik Terus cerita begini-begitu Dia bilang ah Ya apa ya kadang anak ini khawatir dalam diri anak Kadang ada kayak kesombongan Ada kayak keangkuhan anak takut Masa iya Kadang kayak merasa lebih besar dari orang lain. Anak khawatir, subhanallah. Ya apa ya supaya anak berusaha memerangi ini gini-gini gini. gini, gini. Harus ngobrol. Kan konteksnya bagus, dia ingin membenahi dirinya, dia takut menyesali. Masih perhatikan. Ketemu ini calon mertuanya dengan yang rumahnya ditinggali Ya apa fulan ya, sebetulnya bagus. Tapi dia ngaku ke saya Kalau ada kesombongan dalam dirinya Ada keangkuhan pada dirinya Kan jadi berbeda konteksnya Redaksinya kan jadi ngawur akhirnya Kalau dia menyampaikan tadi positif maknanya bagus Dengan redaksi yang disampaikan demikian Jadi gak karuan artinya Ditolak akhirnya Alarannya orang angkuh orang orang sombong orang takabur takut mertuanya padahal dia di diamanati dia lagi curhat lagi ini minta nasihat minta masukan bagaimana seharusnya kan dijaga itu rahasia asrar saksi rahasia pribadi yang nggak boleh untuk dia sampaikan ke orang lain Makanya di dalam hadis Bukhari ada bil mufrad Rasul katakan idha haddatha rajul ar-rajula bi hadithul multafat amanah Jika orang itu berbicara padamu lalu dia menoleh berarti itu sudah amanat Artinya dia enggak ingin diketahui orang misalnya dia nyampain ke kamu gini gini, gini. berarti dia gak ingin orang lain mendengar dengan dia noleh itu berarti sudah amanat ke kamu gak boleh kamu bicarakan ke orang lain apalagi kalau dia meminta dengan jelas Afwan ini amanat ya Ahli tolong antum jaga jangan antum sampaikan ke siapa siapa. lebih lebih amanat itu ada di pundakmu lebih dosa kamu jika kamu bicarakan ke orang lain itu kehormatan dia Kehormatan saudaramu yang harus kamu jaga Ini Yang Rasulullah SAW sebutkan Dari Hak Yang ketiga Tentang menjaga Nama baik Menjaga kehormatan saudaramu Dengan berbagai macam Bentuknya seperti tadi. Wabillahul ta ala alam kita scores untuk siapkan solat Dhuhr, solat Wali Nabi Muhammad Shallallahu